Sari. Hilangkan dahaga. enak banget. Mmm. Segernya. Haus lagi. Ah. Tak seduh panas. Tara. Eh, seduh <tuk> panas. Pas. <di tuk> ngapain sih? Itu <tuk> dari tadi ikan sirup sama teh. Ikem dahaga haus. <tuk> Hmm, iya, iklannya dari tadi sirup-sirup terus Pasti ini tanda-tanda Tandanya kita sebentar lagi akan puasa Ramadan Hah? Yeay, Ramadan, Ramadan tiba! tiba! Asik! Tapi kalau lagi puasa, nonton iklan, batal ya? Batal! Hah? Batal? Kan cuma nonton Ya kalau abis nonton iklan sirup, terus langsung minum, ya batal lah Hahaha <laughs>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 Kalau puasa kalian tulis karena Allah, pahalanya insya Allah jadi berlipat. Ya ya ya. Kalau gitu Rara harus pelatih. Hah? <tuk> Makanya semangat banget, Ra. Mela, nog wat laatiaan. Wat laatiaan? Wat laatiaan? Wat laatiaan makan, sebelum puasa. Ya Allah rak, laatiaan puasa ga gitu juga kali. Semuanya dimakan. Kalo lagi puasa, makannya pas sahur dan buka aja rak. Iya, sekarang harus makan banyak. Soalnya, makannya nanti ga bisa banyak. Ga gitu rak. Kalau lagi puasa, boleh makannya itu, ya pas sahur dan buka aja. Wah, wow, nggak boleh makannya lama dong. Biasanya sih kalau kita di Indonesia, puasanya sekitar 13 sampai 14 jam lamanya. Dari subuh sampai magrib. Hah? 14 jam? Untung cuma 14 jam ya. Di negara lain, katanya adanya sampai 21 jam ya Umar. Iya, mm -mm. betul itu. Tapi selain ada negara yang puasanya sampai 21 jam, ada juga negara yang puasanya cuma 10 sampai 11 jam. Ini disebabkan faktor alam dan geografis di tiap negara yang beda-beda. Jadi, waktu sahur dan berbuka tiap negara juga beda sayang. What? Rara nggak kuat deh kalau sampai maghrib. Rara sayang, kamu kan masih lima tahun. Jadi kalau mau belajar setengah hari juga nggak apa-apa, ya? Rak, Nusa waktu seumuran kamu puasanya full sampai maghrib. Hmm, masa. Hmm, kalau kan lusa sampai maghrib. Hmm. Rara sampai Isya deh. Hah? Tapi sahurnya nya <laughs> masuk Mana ada Rara pu ada sampai Isya? <laughs> rara Rara. rara. Gunakan kode voucher ini untuk mendapatkan cashback dan kebaikan di aplikasi Bukalapak.